Mitra bisnis, Sabtu kemarin ratusan warga kalender Jakarta Timur berunjuk rasa terkait isu penggusuran dengan memblokir jalan, membakar ban, hingga menggembosi ban mobil dan busway yang lewat. Jalan diblokir lebih dari 2 jam dan menyebabkan macet parah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi Eros Jarot. Pak Eros, menurut Anda, tindakan apa yang semestinya dilakukan aparat agar ketertiban dan kelancaran tetap terjaga? sederhana aja, kepastian hukum. Ya, itu aja jawabannya. Hukum bisa dibeli, ya kan? Kemudian juga, yang sudah diputuskan menang, nggak bisa dieksekusi. Yang sebetulnya menang, harus kalahkan, gara-gara uang. Semuanya kan serba itu, ya kan? Yang katanya rakyat dilindungi, misalnya undang-undang dasar, ternyata ya toh bukan dilindungi, tapi dihabisikan. Jadi, nggak ada kepastian hukum, itu namanya. Nah, dalam situasi seperti itu, timbulan anar anarkisme, gitu kan? Jadi, satu pola hidup, Ya, yang mencoba mengatur diri sendiri dengan cara sendiri gitu kan. Ini kan gejala-gejala ini kan cuma side effect aja dampak dari tadi tidak adanya kepastian hukum. Dan juga satu ke kepemimpinan nasional ini tidak memberikan garansi rasa nyaman dan aman ya ke warga yang dilindungi negara sehingga warga-warga dari negara itu ya menjadi merasa tidak secure, tidak aman sehingga dia berkomunal, secara komunal dia melakukan perlawanan, ya. jadi class action namanya ya. Nah class action ini kan juga penuntutan hak-hak yang -hak bicara kewajiban lah, karena kewajiban juga pemerintah tidak memperlihatkan kewajibannya yang dianggap, dianggap mereka itu ya. Nah yang harus dilakukan untuk melindungi dan menyajitakan mereka, sehingga mereka mengambil caranya sendiri dan menjadikan apa-apa yang dari pemerintah itu satu musuh bersama gitu kan. Ini kan sudah hal yang sangat membayakan buat kelangsungan sebuah negara gitu ya. Kalau cuman pencitraan itu kan cuman masalah isoluhi. Realitanya kan enggak kan ya kita bicara realita ya jadi level ataupun tingkat kenyataan di tingkat kenyataannya kan terlihat seperti itu katakanlah pertumbuhan dan persen itu kan angka ya kan yang tidak dipahami oleh masyarakat karena e, dalam kehidupannya tidak terasa secara nyata gitu kan walaupun memang ada sih banyak kemajuan-kemajuan tapi kan justru yang sangat kelihatan kemajuan itu hanya kelompok dan e, kelompok itu sangat terbatas ya di, di, di kelompok tertentu mengalirnya uang juga e, hanya di wilayah itu itu saja sehingga Persinggungan ekonomi itu yang menggelembungkan 6% itu tidak tidak melibatkan mereka yang ada di pinggiran-pinggiran ini gitu loh Jadi ya, tentara ya, itu ya majoritas ya Jadi kalau setiap hari ada keributan, kerusuhan, pembunuhan di sana-sini, orang salah sedikit dibakar gitu kan Ya itu semua karena itu semua yang saya bilang tadi Tidak adanya kepastian hukum dan tidak adanya yang namanya clear direction Gitu, ya. Jadi satu arah kepemimpinan yang jelas gitu ya, sehingga ada kepastian ke depan itu seperti apa. Karena masa depan gelap, maka menjadikan dia juga berpikiran gelap semuanya gitu loh ya. Jadi bukan habis gelap terbitlah terang. Tapi harus juga gelap, makin gelap kan bahaya kan? Ya kalau sekarang ini partai yang seharusnya <laughs> melakukan pendidikan politik jadi pendidikan korupsi yang diajarin kan sudah udah, udah uh, dysfunction ya artinya disfungsi dari berbagai instrumen negara yang seharusnya berfungsi sebagaimana yang diamanat undang-undang 45 itu terjadi yang terjadi justru sebaliknya maka produknya pun ya yang diharapkan positif jadi negatif semua gitu loh. sederhana aja sebenarnya cara berpikirnya kita nggak usah pusing. Pusing-pusing lah ya, mengambil sejauh-jauh ini kan sangat mudah permasalahannya sangat mudah terlihatnya. Tidak mudah karena apa? Karena mental para petinggi kita sudah korup dan bahkan institusinya sekarang ya. Jadi tidak biarkan oknum lagi ini kalau oknum kan 1 2 dari 1 juta tapi kalau banyak 100 ribu dari 1 juta sudah sudah, sudah gawat itu ya enggak usah lagi lah kita sudah capek lah nyalain SBY nyalain pemerintah tapi kita tidak mampu melakukan Gerakan Civil Society ya, yang bagian penting dari masyarakat modern, gitu kan. Jangan berusaha itu maki-maki sekarang si ini si ini udah nggak penting lagi. Satu yang dimaki udah nggak punya kuping, gitu kan? Nggak punya rasa gitu. dan nggak punya malu, kan susah kan? Nah jadi kalau teman-teman yang mendengarkan omongan saya ini, ayolah kita mulai ya. Nanti saya yakin nih saatnya kan minyak ketemu minyak, air ketemu air. Jadi nggak usah terlalu pesimis -bes, ya, bu oh, Solola orang sudah hancur kacau semua yang enggak lah gitu ya masih ada kok masih banyak saya lihat masih banyak pemuda-pemuda kita yang pemuda-pemuda kita yang punya potensi yang punya dedikasi besar gitu. demikian politisi Eros Jarot saya Wendy Lim